マサラジェフがパソコンを持っていたのは、マサラジェフがパソコンを持っていたのは、マサラジェフがパソコンを持っていたのは、マサラジェフがパソコンを持っていたのは、マサラジェフがパソコンを持ってたのは、マサラジェフがパソコンを持ってたのは、マサラジェフがパソコンを持ってたのは、マサラジェフがパソコンを持ってたのは、マサラジェフがパソコンを持ってたのは、マサラジェフがパソコンを持ってたのは、マサラジェフがパソコンを持ってたのは、マサラジェフがパソコンを持ってたのは、マサラジェフがパソコンを持ってたのは、マサラジェフが持っていたのは、マサラジェフがパソコンを持っていたのは、ママママ a p a p a n ambil buketi g a a a l m c tapi kalau udah kayak begini baru digusur makasih selamat siang selamat siang terima kasih Pak i a n Pak Sobirin selamat siang selamat siang Ibu s i l a u m a n u r u t s a s a itu tinggal komponen tanya aja biar tegas gitu lah sebenarnya demi keselamatan orang banyak i t u emang kalau menurut saya pribadi itu tutup aja i t u マサラカフィトボー、シュパムライカビサー、パテティマライカー、タミナー、ビジャー、パンナマイアンボー、サカラカンライシュサイマサラカフィトラティボー、マサラカフィトラティカシカタキャラ。 Ya, yang penting bisa dipantau oleh jajaran a r g a dan aparat di situ. Siapa lagi? Pak Gunawan, selamat siang silakan. Ya, selamat siang Bu. Kalau m e nurut saya, itu mestinya dari pemda setempat, aparat kepolisian itu harus tegas dari awal, nggak ada kompromi. Jangan dibiar biarkan sekarang baru ditindak. Itu u p a t i n y a harus ditindak tuh Presiden harus langsung turun Oke?、Okay? Ya, terima kasih Pak Berdawan k a l a u Pak Dr. Brio Iya, kami、Sini. mau urun pendapat y a mohon、uh, radio Anda dikecilkan dulu Pak Brio Baik. Baik, terima kasih Sudah cukup Pak? Ya, silakan Pak Kalau kita melihat contoh sederhana Itu pertokohan di Harpo Itu di bawahnya bisa dipakai buat jalan Di atasnya bisa buat jualan Kebutuhan masyarakat di daerah itu tentu terhadap pelayanan、uh, untuk terminal Menjadi bukti sebuah kebutuhan Mestinya kami berharap sebetulnya disitulah letak bagaimana pemerintah harus merespon kebutuhan masyarakat Bukan hanya kebutuhan masyarakat secuil yang menggunakan tol doang Jadi bisa t o h seadanya disiasati Dibikin jembatan layang di atas itu sebagai sebuah terminal Kemudian teknik penerapannya seperti yang t e r j a d i di gambir misalnya. Terminalkan biarkan di atas, orang hanya bisa turun ketika ada mobil berhenti dan siap naik. Begitu, terima kasih. Halo Pak Joko. Iya Pak, menurut saya sih jalanan jatuh, karena itu akan membahayar. Jadi ini amena ya, jadi saya rasa dia terdipkan n g m o n g aja. Terima kasih Pak Joko, Pak Sijono, halo Ya, halo sore, silakan Pak Ya,、uh, artinya begini ya, itu、uh, konsep dari、uh, pemerintah, kata-kata s p e r t i idealisme nya seperti itu s、uh, e m u a n abangannya seperti itu, artinya memang ada、uh, m i s s i n g link, kalau boleh saya bilang tentang idealisme yang, yang, yang pengen diterapin tujuannya memang baik, cuman apabila Artinya, kenyataannya dan kemudian masyarakat pun, ya saya pikir pemerintah harus lebih ini ya bisa menyerap kebutuhan di lapangan seperti itu. Itu aja sih, b e n a r b e n a Terima kasih Pak Sidiono. Halo Pak Aryo. Selamat siang Pak. Silakan Pak Aryo. Sekarang ini jadi b i n g u n g sih. Pemerintah mau bener, tak lah. Mau gak bener, apalagi. Jadi rakyat ini maunya apa, kayaknya sudah... Gak suka sama pemerintah ini Gak tau lah kenapa Ini mungkin dari hukum Setop akibat Yaitu kalau pemerintah itu Selama ini suka ngeca Pajam lulu Jadi l a h i r t jadi n gak g Masa k bodoh dan n gak g mau percaya lagi Terima kasih dari saya Selamat sore Pak Tommy Selamat sore Bu s i l a k a n Bapak y a s a y a orang Bekasi juga ya Itu macetnya luar biasa tuh a u ke Jakarta waktu itu ya、hmm. Dan、kalau saya lihat itu ya、uh, Itu kebijakan Aduh Pak Tommy sayang sekali、uh, Terputus ya telpon e dari Anda Dan bisa hubungi kami kembali Pak Tommy p a Wanto selamat sore s i l a k a n Bapak Ini cermin Dari pemerintahan kita Tidak terubah Ya kan Sekarang mau ditutup Tapi tidak punya dibawa Tutup demo dibuka Apanya negosiasi パカシンパカシンパカシンパカシンパカシンパカシンパカシンパカシンパカシンパカシンパカシンパカシンパカシンパカシンパカはンパカ E, masyarakat mungkin tidak masalah. Kalau sudah besar, sudah ada kehidupan mau dimatikan, saya tidak bisa menyalahkan masyarakat. Saya tetap akan menyalahkan tenda, menyalahkan yang berwenang m e n g a n a i masalah itu. Kalau memang mau dilarang dari awal, jangan sampai sudah besar, sudah berbuah, sudah beranak, sudah berpenghasilan orang dilarang yang marah gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Jojo dan Pak Tommy sudah terhubung lagi dengan kita. Silakan h Pak Tommy. Ya, jadi ini. ただいまた会ったとあんたのためにトリプルやなポーレットやん。 ピンプラン、マシュパルンダーやりとロスマルパクジャカティフューカーで、やんか、ポリエスティフューカーです、consistent、アメリカに対して、アトラ p スティフューカー、フォーラグライアント、ヤンアライト、セリファン、サラトマスカルス、カンプルスノーカピジャカ、パサラパン、アファルト、ウナン、マサラパマウナン、ポールス、パケツ、シュマネト、アトランス、アピジャカ、ピンプラン、イアカン、マジャカ、マナマラク、ア、アパナマニア、 コンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレンフレコンフレコンフレコンフレコンフレンフンコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレコンフレレコフレコンフレコンフレコンフレンフフレコフレコンフレコンフレコンンフレコンフレコンフレコンフレレンフレコンフレコンフレコンフレコン パカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスのパカリスパカ バムランリアリアリアリアリアリアリ i リア s アリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリアリア